p a k Amir? y a Mas. Iya, silakan, Pak. Harusnya kalau udah jelas itu status tersangka, Pak ya. Buat apa lagi kita ini mau milih calon pemimpin? Cuma herannya, kok rakyat masih mau juga ya, udah jelas-jelas kalau nanti status tersangka.、Eh, cuma itu aja, Pak, itu mau jadi apa? <laughs> Makasih. Ya, baik. Pak Yohana, silakan.、Oh, Oke.、Okay. <Sessus> kalau menurut saya sih, sebetulnya se se ya Pak, saya sudah tujuh, karena tersangka pun tidak boleh maju dalam pilkada.、E、at least tidaknya sampai dia selesai dulu masalahnya, sudah beres, baru boleh maju. Tapi sebaiknya kalau pasti tersangka pun jangan maju dulu deh, sampai beres. Ya, itu saja. Terima kasih Pak Yohanes. Pak Sudibio, silakan. 山村山村の山村の山村の山村の山村の山村 otomatis dia jadi ikut-ikutan dimasukkan gitu, walaupun tersangka, karena kan belum tentu t e r s a n g k a a n y a benar, pikirnya gitu, yang penting rakyat kan terima uang gitu loh, jadi kalau itu politik uang harus segera hapus dari semua p i l k a d a maupun pemerintahan, sistem pemerintahan, pencalonan pemerintahan dan、uh, para pegawai negeri,、uh, terutama bupati, gubernur, dan para aparat PDN lainnya, terima kasih. Ya baik, Pak e d i silahkan. パーサーラいギニはサミンタ、モーネ、h p y e s シラカ Kalau u u k a d e t t u susah, karena kan semua pimpinan -pimpin kita itu kategori 60 persen itu mereka sudah t e r j a sudah c a k a t dalam hal permasalahan、e, atau apapun yang terjadi g itu kan, jadi kalau misalkan harus ya memang b i a s a s a j a k a l a u memang mereka kan itu kan kebijakan mereka sendiri untuk melindungi diri sendiri t u Tapi kalau mau kita masyarakat juga tidak masuk gitu ya, p ada tidak yang 60 persen. Murni gitu, d a harus orang-orang baru lah. Tapi kalau orang-orang lama, saya pikir susah. Jadi tinggal masyarakat menyanggahnya. l k Kita kan masyarakat tidak punya kekuatan apa-apa. Tapi kalau ada masyarakat yang n e b i h tinggal lebih keras, tapi tidak hanya omdo. Karena kan memang mereka di atas itu kan semua sekali g i n u kan. Harus ada masyarakat yang tidak omdo atau n s i t l semarang i yang punya、uh, power untuk itu. Ya terus masyarakat juga harus konsisten. Kalau mendukung yang benar. パーいリシュラル Masalah p e n e g a k a n hukum di zaman pemerintahannya itu benar-benar hancur, Pak. Karena mungkin d i s u r a h n y juga dia juga terlibat kasus senturi loh, untuk dana kakaknya. Jadi kalau saya bilang sih,、uh, menurut pendapat saya dan s e a r a penawarikat juga sudah bisa melihat, loh, itu harusnya n g g a k p a n t a s sama sekali. Dengan status dia sebagai tersangka saja, itu berarti sudah ada dugaan terlepas dari benar atau tidak. Tapi yang j e l a s sudah ada dugaan bahwa dia melakukan tindak p i d a n a korupsi. Terlepas dari masalah HAM dan sebagainya Tapi masyarakat sudah mencap, sudah melihat bahwa memang sudah terjadi dugaan tersebut Jadi seharusnya itu bukan alasan Kalau memang karena alasan HAM Kemudian saduga tidak bersalah Itu h a r u s n y a memang kalau sudah jadi tersangka Ya memang harus sudah n g g a k boleh Kalau perlu itu diambil hartanya semua, diusut Pembuktian-pembuktian terbalik Cuma masalahnya kan karena memang pemimpinnya Mulai dari kaporinya, jaksa agungnya m u l a i dari pimpinan ketua DPR-nya, termasuk presidennya, itu mungkin juga terlibat dalam mafia ya seperti siapa tuh yang di k o r u p s i n n w a s c itu bilang. Polis k o r u p s i n n w a s c itu, itu dia memang udah menjadi bagian dari mafia a d e Jadi yang penting sekarang tugas kita, masyarakat kita, y a kita menjadi lebih p i n t a r sehingga kita sama-sama bergerak. Kalau perlu kita gulingkan pemerintahan yang tidak baik dan tidak benar ini, yang syarat dengan korupsi dan tidak ada penegakan hukum. Karena kalau enggak nanti masyarakat bisa b e r p i n d a k ke mana-mana. Iya, baik. Selamat malam Pak Yudi.、Selamat、malam Buruh. Baik, Bapak silakan komentar Anda. Ya, itu kalau bisa kita tarik kesimpulan ya dari s e j a k kompas itu menandakan yang pertama s e b e r a p u persen ya pemimpin kita itu umumnya koruptor dan anehnya lagi mereka masih bisa menang. Uh huh. Uh, saya pikir. koruptor benar-benar terbahagialah hidup di Republik k i t a ini. Terima <Gülüyor> kasih. Terima kasih Pak Yudi dan saya beralih ke Pak Agung. Selamat malam. Selamat malam. s i l a k a n Bapak. Ya,、uh, ini tadi kan topiknya adalah yang tersangkap oleh Kepilgada, yang terdakwa baru tidak boleh begitu ya. Betul, betul Pak. Ini saya rasa tidak adil. Karena apa? Disinilah termin d a u h m a r u t wajah hukum di negeri k i t a Kalau kita masih ingat flashback kebelakang Ya. Hmm. Ketika dia status tersangka Itu dia langsung dicopok dari jabatannya Nah j a d i bagaimana ini Jadi、eh, kelihatannya lucu sekali lah ya, Sudah tidak habis pikir lagi bagaimana Para elit kita itu berpikir begitu Begitu aja ke rata komentar saya Baik, terima kasih banyak Pak Agung Pak t o n m a a m Bapak s i l a k a n komentarnya Ya kalau bicara setuju atau tidak Jelasin gak setuju ya Tapi negara ini kan tergantung Siapa yang megang peranan Dia yang lagi Pada masanya berkuasa Kalau dia merasa itu boleh Sah ya boleh-boleh aja、uh -huh. Kita komentar kayak gimana pun juga Bercuma gitu Kayak o m p a s k a n udah tulis terang-terangan gitu kan Meledek、uh -huh. gitu loh Tapi、uh -huh. yang diledekin ya mungkin Tidak merasa anggap kapila b l a l u gitu a l u Selamat malam Pernah pun terakhir Pak Indra Ya, selamat malam,、uh, Mbak. Ya, Jadi ya, ya. menurut saya bukan asas praduga tidak bersalah. Yang benar adalah asal DPR, DPD-nya r bisa diatur, menurut saya nggak masalah.、Hmm. Gitu、Baik. aja.